Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayihal ladhina amanu taqullaha haqqa tukatihi wa la tamudunna illa wa antum muslimun Ya ayihal nasa taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsir wahidah Wa khalaqa minha zawjaha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 fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa qara al hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam washara al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin balalah wa kullu balalatin finnar wa ba'd jama'a subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan sebelumnya kita telah membacakan dan membahas secara ringkas hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat yang besar dan diawali dengan tanda yang pertama yaitu munculnya Al-Imam Mahdi. Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, namanya sama dengan nama Rasulullah dan bapaknya sama dengan nama bapaknya Rasulullah Muhammad bin Abdullah dari keturunannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Imam Mahdi akan menjadi khalifah di akhir zaman yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan manhaj khilafahin nubuwwah. Sebagaimana Qulafat Rasidin Di akhir zaman Dan ini adalah tanda yang disebutkan Rasulullah SAW Yang mengawali tanda-tanda besar Hari kiamat Dan kita lanjutkan dalam kesempatan ini Dengan tanda yang kedua Yang bersamaan munculnya Dengan Alimam Mahdi Yaitu secara lebih rinci penjelasan tentang al Dajjal, keluarnya al Dajjal yang nanti akan berperang dengan imam mahdi dan tanda yang selanjutnya yang akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang insyaallah adalah tentang turunnya nabi isa karena tiga tanda ini saling berurutan Beriringan satu dengan yang lain, dan tanda-tanda besar hari kiamat ini datangnya berdekatan. Apabila telah muncul satu tanda, maka tanda yang lainnya akan datang berikutnya. Maka di dalam pembahasan ini sebagaimana urutan yang disusun oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya setelah munculnya Imam Mahdi, maka datanglah dan, dan muncullah setelah itu Al-Masihud Dajjal. Yang dimaksud dengan munculnya bukan lahirnya, akan tetapi nampaknya dan kemudian keluar setelah penantian yang sangat panjang. Yang nanti akan disebutkan tentang Al-Masihud Dajjal ini. Kenapa Al-Masihu Dajjal dinamakan dengan Al-Masih. Dan juga kenapa Nabi Isa AS juga dinamakan dengan Al-Masihu Isa. Dan setelah dikumpulkan berbagai macam hadis, maka yang dinamakan dengan Al-Masih ada dua. Yaitu Al-Masihu Dajjal dan Al-Masihu Isa. Baik di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Hanya saja yang disebutkan di dalam Al-Quran, Al-Masih, itu adalah Nabi Isa AS. Dan yang disebutkan dalam, atau berkaitan dengan Dajjal, terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW. Yang akan disebutkan oleh Rasulullah sendiri, apa yang dimaksud dengan makna Al-Masih. Al-Masih, diperselisihkan maknanya, atau dalam beberapa pendapat apa yang dimaksud dengan Al-Masih? Ada yang menyebutkan maksudnya Al-Masih berasal dari kata-kata masaha yamsahu yang artinya mengusap. Sehingga yang dimaksud dengan Al-Masih dari kata Al-Masih ini bisa bermakna yang mengusap atau yang diusap. Adapun kepada Nabi Isa alaihi ini ada pembahasan tersendiri tentang makna Al-Masih. Dan ada pun yang berkaitan dengan Ad-Bajjal, maka yang dinamakan dengan Al-Masih, ada yang menyebutkan karena dia mengusap bumi ini. Dalam waktu, jangka waktu 40 hari saja. Seluruh bumi di dikelilingi oleh Ad-Bajjal. Namun nanti akan disebutkan, dan sudah disebutkan dalam beberapa pembahasan sebelumnya, yang dimaksud 40 hari adalah satu hari pertama seperti satu tahun, yang berikutnya seperti satu bulan, dan sisanya adalah seperti hari-hari biasa yang lain. Ini tentang makna yang pertama. Makna yang kedua, yaitu yang dimaksud dengan Al-Masih yang dihusat atau yang dihapuskan. Karena makna Masa Hayam sahu atau Mamsuh, Artinya sesuatu yang dihapuskan atau sesuatu yang ditutupi. Dinamakan Al-Masih karena dajjal matanya yang sebelah kanan ini adalah tertutupi, buta. Atau tidak bisa melihat. Dan yang sebelah kiri cacat. Sehingga keduanya cacat sebenarnya. Hanya saja yang satu ini tidak bisa melihat sehingga dinamakan dengan Al-A'war yang buta sebelah matanya, yang sebelah buta dan yang sebelah lagi cacat, dan ini untuk menunjukkan bahwasanya Al-Masihud Dajjal adalah sebuah makhluk yang tidak sempurna, makhluk yang cacat, orang yang berakal akan bisa memahami dan orang yang beriman akan paham bahwasanya tidak mungkin Al-Masihud Dajjal ini sebagai Tuhan yang nanti di akhir zaman akan datang dan muncul mengaku sebagai Rab dan ternyata diikuti dan banyak pengikutnya sebagaimana nanti akan disebutkan dalam beberapa hadis <tuh> sehingga Al-Masih dan ini adalah pendapat yang lebih dekat dengan hadis Rasulullah makna Al-Masih adalah yang diusap atau yang dihapuskan matanya yang sebelah karena Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih <coughs> yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah bersabda inna dajjal sesungguhnya yang namanya dajjal mamsuhul ain ini yang dinamakan mafih karena mamsuhul ain matanya ter tertutupi atau buta sebelah matanya dan ini pendapat yang lebih kuat Bahasanya makna Al-Masih, kenapa Ad-Dajjal dinamakan dengan Al-Masih? Karena matanya yang ter tertutupi, <tuh> buta sebelah matanya. Kemudian makna Ad-Dajjal dinamakan dengan Ad-Dajjal. Kenapa disebut Ad-Dajjal? Diambil dari kata-kata dalam bahasa Arab, Dajjalah yang artinya dilumuri atau ditutupi menutupinya ini yang dimaksud dengan dajjal sehingga kata-kata dajjal ini inti maknanya adalah menutupi atau mencampur sehingga tidak terlihat dan dikatakan bahwasanya kenapa dinamakan dajjal Karena dia telah menutupi dan mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan Sampai banyak yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang batil. Sehingga manusia banyak yang tersesat karena Dajjal ini Sehingga dalam bahasa Arab para pendusta itu dinamakan dengan Dajjal Karena mereka memberitakan sesuatu yang menyelisihi kenyataan Sehingga Dajjal ini maknanya adalah gazab Dusta Dan ini sifat dasarnya Dajjal Baik Dajjal yang sebelumnya Ketika belum muncul Dajjal yang paling besar Itu Al-Masih Dajjal Dan juga Dajjal-Dajjal yang lainnya Yang disebutkan oleh Rasulullah S.A.W Setiap orang yang mengaku Nabi Adalah para para Dajjal Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bahwa Bahwasannya Rasulullah bersabda akan keluar ya keresahan, 30 orang pendusta, semuanya kurluhumnya seumur anak Nabi. Akan keluar salasuna dan jalun, tiga puluh pendusta. Tiga ini adalah angka yang tidak merupakan batasan, bukan merupakan batasan, akan tapi Rasulullah mengabarkan akan ada 30 puluh. Sekitar 30 pendusta. Mereka semuanya mengaku menjadi Nabi. Sehingga 30 dajjal. Dan mereka adalah para penyesat. Sehingga dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Adalah penyesat yang paling besar. Bukan hanya mengaku Nabi. Bahkan mengaku sebagai. Rabbul Alamin. Ini mengaku sebagai Rabbul Alamin. Ini yang akan terjadi di akhir zaman. Dan dajjal ini termasuk diantara para pendusta dan dikatakan sebagai pendusta paling besar. Dan dia di akhir zaman munculnya. Dan yang mengikutinya adalah para pendusta. Para pengikutnya disebutkan, nanti akan disebutkan dalam beberapa hadis mereka adalah Yahudi, Asfahan, dan orang-orang kafir yang menentang Islam dan memusuhi Islam. Ingat nanti akan terjadi di akhir zaman ini peperangan yang <coughs> terjadi di antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang dipimpin oleh Al Masih Ad Dajjal. Ini terjadi di akhir zaman. Disebutkan sifat-sifat Dajjal dalam beberapa hadis. Hadis yang pertama disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Baina ana na'im Ketika saya tertidur Ketika saya tidur Aku fubil bait. Saya bertawaf Di baikullah Maka disebutkan bahwasannya Rasulullah s.a.w melihat Isa bin Maryam a.s Sumara ad-dajjal Fawasafahu Kemudian Rasulullah s.a.w melihat Dajjal lalu memberi sifat memberi ciri-ciri tentang Dajjal. Rasulullah bersabda fa'idha rajulun jasim ternyata Dajjal ini adalah seorang yang sangat besar. Ahmar. Warnanya atau warna kulitnya ini kemerahan. jaadur rambutnya ini keriting. Rambut keriting. Seperti orang-orang Afrika. Rambutnya keriting. Bukan berombak dan bukan lurus. A'warul a'in. Orangnya adalah buta matanya. Atau buta sebelah mata. Ka'anna a'inahu a'inah batun seakan matanya itu seperti buah atau biji anggur yang menonjol, yang paupih ya, yang matang, yang besar. Ini satu matanya masuk ke dalam, yang satu matanya menonjol ke depan. Bagaimana jeleknya ini? Ini bayangkan bagaimana seseorang matanya yang satu uh, ke depan dan yang satu ke uh, ke belakang, yang satu ke belakang karena cekungnya ini karena buta dan yang satu menonjol yang bisa melihat. <tuh> Lalu mereka mengatakan, artinya para sahabat, mereka menyatakan bahwasanya Hadad Dajjal Akrabun Nasubihi Syabahan Ibnu Qatan. Dajjal ini orang yang paling mirip atau serupa dengan sifat-sifat yang disebutkan Rasulullah ini adalah menyerupai atau mirip dengan Ibnu Qatan, seorang dari Bani Khuza'ah. Ini hadis yang rikan memang Bukhari rahimah wa ta'ala di dalam kitab Fitan dan juga Imam Muslim rahimah wa ta'ala di dalam sahihnya di dalam Kitabul Iman. Ini sifat yang pertama disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat yang demikian buruk sebenarnya untuk seorang manusia dan dajjal adalah seorang manusia bani adam. Tidak sebagaimana yang digambarkan di sebagian tulisan bahwanya dajjal itu adalah seperti manusia tetapi matanya di tengah kemudian apa? mata satu. Atau manusia bermata bermata satu. Atau makhluk yang lain bukan manusia. Ini semuanya adalah sifat-sifat yang bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud dengan ad-dajjal di akhir zaman, itu juga adalah manusia. Manusia biasa. Hanya saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kekhususan, sifat-sifat yang khusus dan ciri-ciri yang khusus yang akan keluar di akhir zaman. Yang salah satu di antara ciri khususnya bahwasannya al-masih, ad-dajjal adalah diberikan kehidupan sebagaimana Nabi Isa alaihi salam. Ketika lahirnya Nabi Isa sampai kemudian eh, diangkatnya ke langit, Nabi Isa hidup sampai nanti akan datang di akhir zaman. Dan Nabi Isa lah yang nanti akan menghadapi ad-dajjal, yang juga oleh Allah SWT diberikan kehidupan yang lama. Ini pengecualian dari sekalian manusia, diberikan kehidupan yang lama sampai akhir zaman. Ini dari kalangan manusia ada dua. Makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masa hidup yang panjang berbeda dengan manusia yang lain. Yaitu Nabi Isa alaihissalam dan Al-Masih Ad-Dajjal. Karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya di antara mana Al-Masih adalah yang diberikan kehidupan yang lama itu tadi. Yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Ini di antara kehidupan yang diistimewakan di atau dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dajjal dan laporan yang pertama atau hadis yang pertama ini uh, sedikit memberikan penjelasan kepada kita sifat Dajjal Yang kedua disebutkan bahasanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan dajjal di hadapan para sahabat beliau mengatakan Inna Allah Taala leisabi awar. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah buta sebelah mata. Ala wa innal masiihad a'war. Ketahuilah bahwasannya yang namanya Al-Masiihud Dajjal a'warul 'ainil yumnah. Buta sebelah matanya yang sebelah kanan. Artinya, matanya yang sebelah kanan ini buta. Dan ini yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna 'ainahu ainabatun thafiyah. Seakan matanya ini adalah seperti seperti buah anggur yang yang tawiyah yang yang matang atau yang menonjol. Dalam hadis ini diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga, hadis An-Nawwas bin Sham'an radhiyallahu anhu dan diriwatkan oleh Imam Muslim, Muslim rahimahullahu taala. Bahwa Rasulullah sallallahu bersabda ketika mensifat di dajjal Innahu syabun. Ini tambahan sifat yang disebutkan oleh An-Nawas bin Samad. Rasulullah bersabda, Innahu syabun. Dia itu seorang yang masih muda. Artinya, oleh Allah SWT, Al-Masihud Dajjal, sifatnya, sejak munculnya, ini adalah seorang pemuda. Syabun. Padahal diberi umur yang yang panjang, tetapi awet muda. Yang ini <tuh> diberikan uh, umur yang panjang oleh Allah Swt. Tetapi tetap dalam keadaan muda, tidak menjadi tua. Syabun, khatatun, dan dia itu khatatun. Rambutnya lebat dan <tuh> uh, keriting. Ainul Huffalbiyah, matanya ini menonjol seandai aku menyamakan dengan Abdul Uzz bin ini dari sahabat Rasulullah sepertinya saya bisa menyerupakan orang itu dajjal ini dengan Abdul Uzz bin Qatan Abdul Uzz bin Qatan ini salah seorang di antara sahabat Rasulullah <coughs> di antara kaum Quraisy atau di antara <coughs> orang yang hidup pada masa itu di zaman Rasulullah S.A.W maka disebutkan bahwasanya ini sifatnya atau serupa bentuknya itu dengan Abdul Azza bin Qatan yang mirip dengan dengan Antejal hanya kemiripan dari sisi wajahnya atau fisiknya ini sifatnya seorang yang masih muda ini termasuk sifat yang disebutkan Rasulullah dalam hadis Ubadah bin Tsamit radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda inna, inna masihat dajjal lirajulun qafir. Ini sifat yang ditambahkan oleh Ubadah bin Suhamid. Bahwasannya, kata Ubadah bin Suhamid, bahwasannya Rasulullah bersabda dalam hadis yang dibatkan oleh Imam Abu Dawud, dalam sunannya, Rasulullah bersabda inna masihat dajjal, yang namanya masih dajjal adalah seseorang laki-laki qafir, orangnya pendek muda, orangnya tidak janggung tetapi orangnya pendek seorang yang rambutnya ini jadun akwar orangnya adalah buta sebelah mata dan afjak seorang yang mudah bergerak tidak tenang orangnya artinya gerakannya ini apa? Banyak gerakannya, kepalanya ini mudah bergerak. Eh, seperti halnya uh, apa yang diserupakan ular, apa yang uh, yang kepalanya ini sering sering bergerak. Mat musulai ini matanya ter, terhapus. Laisa sabina di atenwala jahroh mata yang buta ini tidak sampai apa nonjel, tapi tidak terlalu apa masuk ke dalam. Akan tapi apa musuh rata. Dan bisa alba assalamualaikum apabila kalian terkaburkan tentang almasihud maka fa'lamu fa anna rabbakum laysa ketahuilah bahwasanya Rabb kalian tuhan kalian itu tidaklah buta sebelah matanya karena dajjal akan mengaku sebagai rabbul alamin ini tidak mungkin rabbul alamin demikian bentuknya yang yang buruk. Bagaimana Rabbul Alamin yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta ini dengan begitu indahnya. Bagaimana yang menciptakan sendiri tidak apa, eh, tidak sebaik atau bahkan seharusnya minimal adalah yang terbaik di antara makhluk kitanya. Tapi ternyata Dajjal ini makhluk yang yang sangat menjijikkan seperti itu. <tuh> Dalam hadis yang yang lainnya disebutkan Abu Hurairah radhiallahu anhu. Mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syaikh sahih, Rasulullah bersabda, wa amma masih hubdalallah. Adapun masih hubdalallah disifati atau dinamakan dengan masih hubdalallah. Karena Nabi Isa juga al masih tetapi bukan masih hubdalallah, tapi sebaliknya masihul hidayah, masihul masihul huda atau masihul mahdi akan tetapi dajjal dinamakan dengan masihu abdolalah al-masih tetapi sefat fa'innahu awarul a'in buta sebelah matanya ini sifat yang paling banyak disebutkan adalah sifat yang paling utama yaitu butanya ini sebelah matanya dan yang satu lagi cacat ajlal jabha <tuh> dahinya ini lebar dahinya lebar Aridun Nahri lehernya atau <coughs> bagian lehernya ini lebar Aridun Nahri فيه دفا orangnya agak bungkuk ya ini bentuknya uh, sangat buruk artinya secara perawakan ini bukan orang yang yang layak untuk dijadikan uh, sebagai <coughs> sesuatu yang diagungkan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ad-dajjalu a'warul 'ainil yusra." Mata sebelah kirinya ini cacat. mata kanannya, jifalus sya'r. Buta dan yang sebelahnya lagi adalah apa? Adalah gejaknya tidak sempurna pandangannya. Jifalus sya'ri, banyak rambutnya dan uh, kemudian keriting. Ini hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim rahmahullah taala. Dalam hadis Anas yang diriatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Fadlullah radiallahu bahwa sang Rasulullah bersabda wa inna dan ini sifat yang juga disebutkan dalam hadis yang yang sahih Bukhari dan Muslim di antara kedua matanya di antara kedua Matanya terjal, maktubun kafir. Tertulis kata-kata kafir. Dalam satu riwayat disebutkan, Summa tahajjahu ka'fa'a yakro'hu kulla kullu muslimin. Kemudian Rasulullah setelah memperinci kafirnya ini bukan hanya sekedar, bukan sekedar isyarat tetapi betul-betul tulisan kafir. Di dahinya, di antara kedua matanya ini tertulis, tertulis kata-kata kafir di antara kedua matanya. Nah ini, di dahinya sebelah sini tertulis kata-kata kafir. Ya kura'uhu akan bisa dibaca kulu muslimin, setiap orang muslim. Ini hanya muslim yang bisa membacanya. Ini yang diberikan oleh Allah Taala. orang yang memiliki keimanan akan bisa membaca tulisan kafir ini. Sehingga pada saat itu yang bisa menyelamatkan seseorang dari bahaya bahaya dajjal adalah keimanan. Keimanan seseorang. Keimanan termasuk keimanan terhadap munculnya dajjal. Karena seorang yang beriman tapi tidak percaya akan datangnya dajjal, belum sempurna imannya dan tidak ada dan akan menjadi pengikut dajjal karena dajjal ini sangat mudah dan sangat pandai untuk berbicara sehingga demikian bahayanya al-masyuh dajjal sampai disebutkan oleh Rasulullah S.A.W bahwasanya apabila kalian eh, kalian idah samik tumuh, apabila kalian mendengar tentang al-masyuh dajjal maka segeralah tutup pintu kalian dan ikatlah Anak-anak wanita atau wanita-wanita wanita kalian dalam rumah, jangan sampai keluar. Karena wanita itu paling mudah untuk mengikuti sesuatu yang yang baru, sesuatu yang menarik. Ini paling mudah, paling mudah untuk kepenjert ini para para wanita. Maka oleh Rasulullah SAW perintahkan, apabila kalian mendengar, datangnya al-Masyur Dajjal, maka jangan sampai melepaskan anak-anak dan wanita. Karena yang paling banyak nanti akan mudah mengikuti ad-dajjal adalah para wanita. Nah, ini bahayanya. <tuh> Sehingga mudah percaya. Ini diantara sifat yang menunjukkan uh, kelemahan uh, wanita. Dari sisi ini, ini termasuk salah satu fitnah al-Nasihah ad-dajjal. Ini Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat yang lainnya, dari Hufay Fahmin Yaman Yaqra'uhu kullu mu'minin katibun wawairu katibin Tulisan kafir itu, kafak dan rak Ini akan bisa dibaca oleh setiap mukmin. Bagaimana orang yang buta huruf, tidak tahu bahasa Arab Maka Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda dalam sahih muslim ini Hadisnya dalam sahih muslim bahwasanya Setiap mukmin baik yang khatibun atau wir khatibin, baik yang bisa menulis, yang bisa baca tulis, yang faham bahasa Arab tulisan Arab, ataukah yang tidak tidak faham. Yang penting orang itu beriman, maka dia bisa membaca tulisan yang ada di dahinya di antara kedua matanya at thejal. Ini masih at thejal dan tulisan itu adalah tulisan yang hakiki, bukan hanya sekedar Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang maksudnya itu bukan tulisan yang ada uh, jelas kafarok ini, <tuh> tetapi adalah cuma isyarat saja. Ini hanya sekedar uh, bahwasannya ini menunjukkan sesuatu yang baru, sesuatu yang <tuh> atau kejadian. Nah ini adalah suatu pentakwilan uh, yang tidak berdasar. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan. Akan dibaca oleh orang yang bisa menulis. Ataukah tidak? Tidak menulis. Dan Rasulullah mengejahnya. Ka, fa, ro. Kaf, kemudian fa, kemudian ro. Kafir. Atau kafarok. Sehingga ini tulisan seperti ini. satu hal yang tidak bisa ditakwilkan kepada makna yang lain. Betul-betul tulisan yang yang hakik yang sebenarnya. Dan ini hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sengaja di sini disarikan, meskipun hadis tentang Al-Masuh Dajjal sangat banyak sekali. Akan tapi hadis-hadis yang ada di dalam Suhaib Bukhari dan Muslim cukup mewakili. Cukup mewakili dan juga beberapa hadis yang sahih. Yang dibuatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Karena itulah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya yang dimaksud dengan tulisan di sini adalah tulisan yang hakiki. Betul-betul tulisan. Bukan hanya sekedar Bukan hanya sekedar apa. Nah, bukan hanya sekedar sifat kafirnya dia. Bukan hanya sekedar sifat kafir akan tapi betul-betul tertulis kafir itu pada dahinya. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, sifatnya Al-Ghazal <coughs> ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam hadis Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha tentang kisahnya Dajjal. Kisahnya Dajjal adalah ketika <coughs> Tamim Ad-Dari, salah seorang nafani yang kemudian masuk Islam, setelah melihat peristiwa atau melihat Ad-Dajjal, sahabat yang bertemu dengan Dajjal pada saat belum masuk Islamnya. Lalu kemudian menceritakan kembali apa yang dilihatnya tersebut setelah masuk Islam, menyebutkan kepada Rasulullah Tamim Ad-Dari ini, menceritakan kepada Rasulullah kejadian yang sangat panjang hadisnya. Ketika Tamim Adhari berada di tengah laut. Karena dia adalah seorang nelayan, Seorang yang biasa berlayar. Di tengah laut, ini diombang-ambingkan ombak, tidak tahu arahnya. Tiba-tiba terdampar di sebuah pulau. Lalu kemudian di pulau tersebut bertemu dengan seekor binatang. Atau sebuah makhluk. Entah binatang, entah makhluk apa. Maka makhluk ini adalah ditumbuhi bulu, seluruh tubuhnya berbulu. Tapi kemudian bisa berbicara dengan manusia. Karena itu, Tame Madari mengatakan, saya bertemu dengan makhluk. Kalau binatang kok bisa berbicara dengan manusia? Tetapi apabila manusia, dia bukan berbentuk, manusia. Tapi bisa berbicara. Karena itu, Tame mengatakan, saya bertemu dengan sebuah makhluk. Dan dia mengatakan bahwasanya dia adalah hajad sasah. Dan ketika <tuh> jasa sah ini ditanya, dan kemudian kemudian jasa sah ini mengatakan kamu pergi saja ke dia, ke rumah yang ada ditunjuk di tengah pulau tersebut. Dan kemudian ketika masuk ke dalam rumah tersebut, didapati di dalamnya se seorang yang sedang terikat. Disebutkan dalam hadisnya. Cerita ringkasnya kami mencari mengatakan kami pun takut dengan makhluk ini tadi dan mengatakan apa kamu ini eh, tidak dijawab oleh oleh aku adalah jasa asah kalian pergi saja kepada eh, kepada orang yang ada di dalam rumah itu sambil menunjukkan kepada rumah yang ada di tengah pulau maka kami mencari mengatakan kami pun pergi dengan cepat Hatta dakhul naddir. Hingga kami pergi ke rumah itu. Dir adalah bangunan. <coughs> seperti rumah agak besar. Maka hatta dakhul naddir. Kami pun masuk ke dalam rumah itu. Fa'idha fihi ternyata di dalamnya. A'bamu insa, insanin. Manusia paling besar. Di sini Tamim Ad-Dari menceritakan, Aobamu insan. Tetap dikatakan sebagai insan. Yang tapi sifatnya yang paling besar. Yang pernah dilihat oleh Tamim Ad-Dari. Manusia besar. Dan ini membantah sebagian pendapat orang yang mengatakan bahwasanya Dajjal itu adalah sifat. Bukan manusia. Dan ini sebagian kelompok. Mereka mengingkari Dajjal itu sebagai makhluk, manusia yang nanti akan keluar di akhir zaman. <coughs> Bani Adam. Akan tetapi Dajjal itu adalah setiap sifat yang bersifat buruk itu namanya Dajjal. Karena itu mereka mentakwilkan hadis-hadis atau ayat nadis <coughs> yang berhubungan dengan Dajjal ini. Mereka mengatakan yang dimaksud Dajjal sekarang ini adalah Amerika. Hei. Dajjal adalah Amerika Menakwelkan yang demikian Dengan alasan bahwasannya Dajjal ini kayaknya kok ceritanya makhluknya ini Tidak masuk akal Akhirnya mereka memahami bahwasannya Ini adalah uh, Bukan manusia Satu orang manusia akan tetapi adalah Satu sifat Sebagaimana sebagian orang mengingkari Jin dengan mengatakan Jin itu adalah sifat yang jelek pada manusia. Atau setan itu adalah bukan makhluk. Akan tapi dia adalah sifat yang buruk pada uh, pada manusia. Nah ini. <tuh> nah ini adalah beberapa uh, pendakwilan. Yang sebenarnya bertentangan dengan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Apabila kita membaca seluruh hadis tentang Dajjal. Kita akan meyakini dan mengetahui bahwasannya. Yang namanya Ad-Dajjal itu adalah manusia. Benar-benar seorang manusia bukan satu sifat saja. Bukan hanya sekedar sifat keburukan, segala sifat yang buruk ini adalah dajal. Akan tapi ad-dajal adalah sebuah sebuah makhluk manusia yang memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri yang khusus. Maka tamim al-dari mengatakan fa'idha fihi a'zamu insanin raainahu qat. Ternyata di dalamnya terdapat seorang yang sangat besar yang pernah kami lihat Artinya belum pernah melihat manusia sebesar itu sebelumnya. Wa asadduhu wa faqan. Dan yang paling kuat dikatannya. Jadi ini diikat. Dia dalam keadaan terikat. Manusia ini. Siapa yang mengikatnya? Tidak disebutkan. Dalam hadis ini. Akan tetapi Allah SWT yang maha tahu Dan Allah maha kuasa untuk mengikat dajjal. Siapapun yang mengikat dajjal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat maha kuasa untuk melakukannya. Entah itu yang mengikatnya adalah malaikat ataukah siapa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikatnya. Dan pada saat itulah kemudian orang tersebut bertanya. Bertanya kepada tamim dan rombongannya. Kemudian Dajjal ini bertanya, apakah di Jazirah Arab sudah muncul orang yang mengaku Nabi Maksudnya Rasulullah SAW Yang Nabi akan disebutkan secara lengkap Maka dijawab iya sudah ada ini Maka Dajjal mengatakan sebentar lagi Sudah datang atau sudah dekat waktunya Untuk saya keluar Ini Dajjal mengatakan karena sudah diutus Seorang Nabi maka eh, sudah saatnya sekarang ini saya keluar Setelah menyebutkan beberapa sifat maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya dajjal sifatnya adalah seorang yang besar disebutkan dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi bersabda ma baina adam ila qiyamis saah dida makhluk antara adam hingga hari kiamat khalqun akbar min ad sebuah makhluk maksudnya manusia yang lebih besar daripada dajjal ini ini sifat yang diberikan oleh Allah. Kemudian sifat yang berikutnya bahwasanya dajjal ini tidak akan punya keturunan. Dajjal tidak akan punya keturunan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam kisahnya bersama Ibnu Sa'ad yang tertuduh sebagai dajjal. Maka dia berkata kepada Ibnu Sa'ad, Abu Said Al-Khudri Alas tasamikta Rasulullah SAW mayakul. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda? Innahu la yuladulahu. Sesungguhnya dajjal itu tidak akan melahirkan. Tidak akan mempunyai keturunan. Qalakul bala, Maka Ibu Isyad mengatakan betul. Artinya memang Rasulullah SAW bersabda bahwasannya dajjal ini tidak punya tidak punya keturunan maka Ibn Usaid mengatakan, 'lah saya ini punya anak, saya ini punya anak'. Ini untuk menunjukkan bahawa saya ini bukanlah dajjal yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini <tuh> akhirnya Usaid akuter mengatakan hampir saja saya percaya dengan dengan Ibn Usaid, eh, sehingga para sahabat pun mereka khawatir bahawasanya Ibn Usaid adalah seorang seorang dajal. Nah, ini dari si, riwayat-riwayat yang sebelumnya. Inti dari sifatnya dajjal, ini disebutkan, uh, yang paling banyak disebutkan adalah ciri khasnya, adalah matanya. Yang seorang apabila mengaku dia itu uh, sebagai Tuhan, sebagai Rabbul Alamin, kemudian matanya ini apa? Matanya ini buta sebelah mata. Dan disebutkan sifat-sifat yang lainnya. Bahwasanya sanyadajjal diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Menurunkan hujan, bahkan menghidupkan orang yang mati. Ini sihir semuanya. Sehingga ini termasuk di antara tipuan atau di antara keahlian atau kemampuan dajjal ini bisa menyihir manusia sampai kemudian menunjukkan seakan-akan dialah yang memberikan itu semuanya. Bisa menumbuhkan tanaman, bisa menurunkan hujan. Berarti sayalah Tuhan, sayalah Rabbul Alamin. Ini buktinya. Sampai kemudian banyak manusia yang beriman kepada Dajjal. Ini bahayanya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, <tuh> jangan sampai seseorang itu merasa yakin. Ini jangan sampai seseorang merasa yakin, percaya ketika Dajjal saya akan menghadapi Dajjal. Tidak. Tetapi apa berusahalah seseorang itu untuk lari menghindar dari Dajjal sejauhnya. Sampai-sampai disebutkan Imam Mahdi pun ini menjauh, berusaha untuk menghindar dan dikejar oleh Dajjal ini salah satu yang dikejar oleh Dajjal adalah Al-Masih atau -ata, uh, Inam Namahdi, sampai kemudian terkepung di uh, Baitul Maqdis dan Al-Masih tidak bisa masuk ke dalam masjid ini, inilah yang akan terjadi di akhir zaman <tuh> pada saat menghadapi uh, Al-Masih uh, Isa alaihi salam yang nanti akan turun Lalu bagaimana keberadaan ad-dajjal Sekarang ini Apakah Dajjal ini sudah ada Maka dalam hadis yang tadi disebutkan Dari Tamimad Dari Menunjukkan bahwasanya Al-Masihud Dajjal Adalah makhluk yang sudah Sudah ada sejak zaman zamannya Rasulullah bahkan sebelumnya Sejak kapan Maka Allah Ta'ala Allah Ta'ala alam yang lebih mengetahuinya Allah Ta'ala alam yang lebih mengetahuinya Akan tetapi yang jelas al Masihud Dajjal sudah ada pada masa Rasulullah Karena Tamim Ad-Dari mengisahkan bahwasanya dia melihat Dajjal terikat Melihat Dajjal terikat di sebuah pulau Dan Dajjal mengatakan saya sebentar lagi akan keluar akan saya, Akan diizinkan Saya akan diizinkan untuk keluar Maka disebutkan <coughs> Dalam hadis yang diriwatkan tadi <coughs> Bahwa asanya, Tamim Ad-Dari Kemudian uh, Menceritakan kisah Bertemunya dengan Dajjal Dan setelah itu bisa kembali ke tempat akalnya Ini Tamim Ad-Dari <coughs> Tapi insyaallah Untuk kesempatan yang akan datang Kita lanjutkan uh, Hadis tentang bacaan ini dan kita lanjutkan dengan hadis yang lainnya Insyaallah. Subhanakallahumma rabbanahu wa taala. Asyhadu alla illa illa anta. Astaghfiru kawatublik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.